السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وحده والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد برا حبايب برا مشايخ برا إخواننا وأخواتنا في المشرب saya muliakan. في داخل القران الكريم الله سبحانه وتعالى telah berfirman وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وقال تعالى للذين احسنوا الحسنى وزياده وقال تعالى وان الى ربك المنتهى وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعدى عدوك نفسك التي بين جنبك وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشريعة اقوالي والطريقة أفعالي والحقيقه أحوالي sadaqallahul azim wa sadaqarusuluhu nabiyul habibul karim sallallahu alaihi wa alihi wasallam seperti apa yang telah saya sampaikan bahwa perjalanan kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala melalui tiga cara dengan Islam dengan iman dengan ihsan atau dengan istilah para ulama dengan tata cara syariah Tariqah hakikah dengan istilah para ulama yang lain lagi mengatakan ad-dinu bustanun wasyariah siyajuhu wa tariqah Riyaduhu Walhaqiqah Samaratuhu Secara ringkas Tata cara syariah itu Hanya menyangkut Dengan hukum zuhir Di dalam Memenuhi Menghadap Kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala menyangkut kepada sah dan tidak sahnya kita menghadap kepada Allah dengan memenuhi syarat rukun dalam kedudukan tulkoh di dalam kita menghadap kepada Allah adalah untuk menempatkan memastikan Tujuan kita hanya semata-mata Kepada Allah Tidak melihat Ke kanan, ke kiri Tidak neraka, tidak surga Tidak ini, tidak itu Hanya semata-mata Pokok diridhoi oleh Allah Jadi bukan Menyangkut salah dan benar Bukan Tapi menyangkut Pada Penyampaian kesempurnaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Lantas dengan cara hakikah ialah Kalau di dalam menghadap Dan benar tujuan Menghadap kepada Allah Menemukan sesuatu Di dalam hatinya itu Bermusyahadah menyaksikan hatinya kepada Allah atau paling tidak merasa disaksikan oleh Allah itu sudah menduduki makom hakikah jadi istilahnya itu agama itu ibarat bustan apa kebon syariat itu adalah dindingnya pagar Torikoh itu taman Tamannya Atau rindangnya ya. Apa namanya Pohon-pohonannya Hakikoh Adalah buah Jadi apa artinya Kebun Tapi kalau nggak subur Apa artinya subur Kalau nggak berbuah Apa artinya berbuah Kalau tidak dipagri oleh syariat Jadi tidak bisa lepas semuanya itu Karena Pencapaian thoriqoh Adalah untuk meraih buah ya, Yang mana buah itu adalah Menemukan suatu rasa Di dalam menghadap kepada Allah Jadi para ulama Menafsirkan Apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam Al-Quran Al-Karim Men'amila solihan Min zakarin au unsan Fahuwa mu'minun Fala nuhiyannahu hayatan Siapapun laki perempuan Dia beriman Kalau beramal yang solih Akan aku beri kehidupan oleh oleh Allah, satu kehidupan yang kata orang Jawa itu genah. Apa genah itu? Apa bahasa Indonesia? Nopo, nopo genah ni nopo. Tepat, patut, pantas. Kek saya ngomong, sebogoi sedep. Sedap dipandang oleh Allah Sedap ikut pandangan Rasulullah Dan diterima oleh umat Itu Kehidupan kita yang dijadikan oleh Allah ini Hanya ada dua Untuk beribadah mengabdi kepada Allah Dan untuk memenuhi kehidupan Dalam kebutuhan hidup ini di dunia Semuanya ini mengikut orang ulama-ulama tariqah Ibadahnya akan jadi genah Kalau sudah duduk pada posisi Kalau sudah ada rasa ya. Kalau sudah ada rasa ya. Karena itu Rasulullah SAW memberi satu isyarah inna ahabbul a'mal adwa muha wa yang paling dicintai oleh Allah itu ya setiap ibadah itu adalah yang istiqomah walaupun sedikit ini ada mengandung suatu apa ya terus menerus dan timbul rasa jadi rasa jadi ilmu thoriqoh itu ilmu tasawuf itu ilmu rasa ya itu jadi bukan diomong-omongkan bukan maka Syekhul Imam Junayd al-Baghdadi radhiyallahu an beliau mengatakan ma akhadna ilm bil qilam wal bisuhbatir rijal saya mengambil dan mendapatkan ilmu ini bukan melalui banyak bicara bukan kupasan-kupasan bukan dialog-dialog Karena istiqomah Mau berkumpul bergaul Dengan orang-orang yang Solah Ada suatu rasa Di hati ini Ini yang dimaksudkan Torikoh Jadi bukan dibicarakan seminar Itu tidak membicarakan Menuju ke sebagai orang Sufiah bukan Hanya membicarakan ilmu tasawuf Untuk menjadi orang yang begitu harus berkumpul. Kalau sudah berkumpul dipersempit dengan adanya pembimbing. Kalau tidak ada pembimbing, tidak bisa. Syekh Abu Yazid Al Bustami radhiyallahu mengatakan, dalam yakun shaykhun, fa shaykhuhu, siapapun, saalim bagaimanapun. Ya. Kalau dalam masalah ilmu ini tidak ada pembimbing. Apa yang menjadi ikutan-ikutannya Itu adalah setan Hanya mengikuti hayalan Makanya saya ingat Apa kata beliau Hadratu syekhin al-warif Muhammad Utsman al-Isa Orang tua saya itu mengatakan Konco-konco Murid ikuri Enggak, enggak ya Kawan-kawan ikhwan murid ini Bodoh tapi tidak bodoh Kenapa ya Mungkin bodoh dalam segi ilmu, keagamaan Tapi insya Allah tidak bodoh dalam segi rasa Ini yang dilihat nah, sini. Jadi itulah genahnya ibadah Genahnya rezeki itu apa Kalau sudah mendapatkan Izulqona'ah Ada rasa menerima Kalau tidak menerima masih belum Jadi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak melihat kaya dan tidak kaya Menumpuk dan tidak menumpuk dunia itu Yang dilihat oleh Allah adalah rasa menerima Izulqona'ah Jadi Jadi Kalau sudah melihat seperti itu ya, Musyahadah Makanya Dalam Bimbingan-bimbingan Yang kita terima oleh Kita dari para guru-guru itu Selalu kita ini apa Murokobah Inna kalabil mirsod ya, Selalu merasa dilihat oleh Allah kan? Tapi sumber ini dengan Rasa ngumpul jangan salah paham. Ini banyak sekarang seminar-seminar tasawuf, -so bukan di situ arahnya itu. Ya. Lah kalau sudah mengarah ke sana, terus posisi thariqah itu di mana? Posisi thariqah itu apa yang dinamakan thariqah dulu? Yang dinamakan thariqah itu hiya siratul Bisa dikina Allah, Suatu jalan-jalan Yang khusus Yang mana kekhususan perjalanan ini Hanya bisa dirasakan Bagi orang-orang Yang memang Untuk betul-betul menuju kepada Allah Hanya bisa dirasakan Bukan hanya bisa diketahui Bukan Ya kan Ilmu itu melawur Mudah ini mudah itu merubah ini Apa artinya ilmu tanpa keyakinan Bagaimana orang itu akan menemukan keyakinan Tanpa dia itu mengalami suatu perjalanan Bagaimana dia akan bisa menempuh suatu perjalanan Tanpa ada yang membimbingnya Tidak bisa dengan sendirinya Jadi untuk orang yang memang Betul-betul menuju kepada Allah Apalagi di sini perjalanan-perjalananmu yang untuk menuju kepada Allah, yang memang engkau rasakan satu perjalanan yang khusus, ikut melalui apa? Min kot ilmazil, wat fil maqamat wal ahwal. Memang menerobos apa? Menerobos itu apa? Ha? Menembus. Suatu kedudukan-kedudukan di sisi Allah Bukan untuk menembus sampai surga, bukan Menembus sampai kepada Allah Rambu-rambu nah, yang untuk menembus bisa kepada Allah itu Melalui apa? Melalui mujahadatun nafsi Apa? Memerangi hawa Hawa nafsu. Jadi bukan ritual dohir, bukan. Ya, ini, ini yang ditembus. Delaazina ahsanul khusna, dalam Alquran itu. Memang ada yang masuk surga dan ada yang lebih daripada yang di surga itu apa? Sampai di si Allah dan melihat Allah. Ini hanya melihat kawan nafsu. Nah, nafsu tuh nggak tahu kita, nggak pak nggak tahu. Jangan sok sombong. Saya tahu begini, jangan lagi kita yang namanya Nabiullah Yusuf, ala Nabi Nawaalihis Salatu Wasalam. Beliau mengatakan dalam Alquran quran ini, wa bisu. Saya tidak akan melepas, tidak akan membiarkan, apalagi saya merasa cukup dengan nafsu saya. Tidak, memang nafsu itu banyak. mengajak ke satu keburukan kita nggak tahu jangan sok sombong apa yang ada di sini kita nggak tahu apa yang tergerak di hati apa ini dari Allah apa ini dari malaikat apa ini dari Nur Rasulullah apakah ini dari ilmu apakah ini dari akal apakah ini dari imajinasi apakah ini dari nafsu apakah ini dari syetak nggak tahu jangan sok ini nafsu tanpa pembimbing Akhirnya apa? Hanya mencari kebenaran-kebenaran Hanya berpandu kepada hukum-hukum zahir, Kepada dalil-dalil zahir. Yang penting ini Saya bergerak begini hati saya Dalilnya ini Apakah kita bisa menjawab Bahwa benar itu jadi benar Bahwa kebenaran itu tentu diterima oleh Allah Hah? Jangan lagi kebenaran itu diterima oleh Allah Diterima oleh umat belum tentu kok karena resep diterima dan mengangkat ke sisi Allah itu dalam Al-Qur'anul Karim Allah taala telah berfirman kalimut wal 'amalus Kalimah-kalimah yang baik, amal-amal yang soleh itu yang akan naik ke sisi Allah. Maial 'amalus shalih? Ma huwal 'amalus shalih? Wahwal kalimot Apa yang dimaksudkan kalimah-kalimah yang toyiba Apa yang dimaksudkan amal-amal yang sahur? Itu adalah satu kalimah-kalimah amal-amal yang tidak didorong oleh urusan lihatin duniawiyah wal ukhrawiyah. Tidak ada ketersangkutan pautan antara urusan duniawi dan akhirat. Walaupun benar. Walaupun itu untuk mener keselamatan dari api neraka, walaupun untuk keselamatan menuju ke surga masih belum untuk menjadi naik ke sisi Allah. Tapi kebenaran itu sendiri hanya sampai kepada keselamatan dari api neraka dan masuk surga. tapi untuk meraih derajat di sisi Allah belum. Nanti dulu. Jadi di sini ya. Jadi yang saya maksud itu apa? Nafsu memang. Jadi nerobos ini. Terus gimana? Bagaimana sampai orang bertanya perjalanan kita itu gimana kalau begitu? Dijawab oleh para guru-guru thoriqah at ada ala adadi amfasil khalaik. Perjalanan kita kepada Allah itu Mengikut Hitungan bilangan-bilangan Nafas-nafas manusia ini nggak ada selesai Apa saya katakan Mengikut nafas-nafas dan nafsu-nafsu manusia Waktu kita menarik nafas Apa yang ada di hati kita Waktu keluar nafas Apa yang ada di hati kita Berlainan ini nggak ada selesainya Ini yang dipertanyakan Karena itu orang-orang torikoh menjaga nafasnya untuk dibawa kepada Allah. Begitu ditarik, Allah. Begitu dikeluarkan, Allah. Allah all. dinikmati hakikat kehidupan nafas ini. Kita jangan jangan sampai dikalahkan oleh sekarang kayak yoga atau kayak satria nusantara. Atau kalimoso itu Sudah ada di toriqah Itu sebetulnya itu. Cuma kita tidak akan membicarakan itu Ini untuk Allah Nikmati perjalanan nafas Kemana? Karena yang ditanyakan besok di sisi Allah Keluar masuknya nafas Waktu keluar ngapain? Waktu kamu tarik ke dalam Lagi ngapain kamu? Secara zahir, Secara batin Apa yang kamu rasakan? Ini perjalanan lah semua ini apa? Kalau sudah disuruh robos minqot ilmanazil untuk menembus kebesaran, ketinggian darjah di sisi Allah itu harus apa? Ini ada perjalanan wat tarqiy fil maqamat wal ahwal. Harus ditingkatkan kedudukan kita ini. Artinya duduk di mana? Tobat kita itu dalam level tobat di mana? Takut kita kepada Allah dalam level dimana Keikhlasan kita dalam kelas yang mana Ini disusun dulu nggak kena diomongkan secara umum Kalau diomongkan kamu harus begini, gini nggak bisa, itu ilmu itu Kalau perjalanan nggak bisa itu Bohong kalau ada orang ngomong Sudah mencakup ini semua yang saya bicarakan Untuk kebutuhan kali semua Bukan itu tasawuf Ini kadang-kadang, ya begitu Pak Sufian ya Kadang-kadang kan -kadang, kadang cukup kayaknya Syarat rukunnya ikhlas begini Ini, begini, begini Tapi kalau kamu apa harus begini Nanti dulu Orang punya perjalanan sendiri nah, Kalau sudah begini Apa tujuan Torikoh? Perjalanan Torikoh itu apa? Tahdhibun nufus Wa tazkiyatul kulub makrifat Allahyup untuk membersihkan nafsu menyucikan hati demi untuk ma'krifat mengenal dirinya siapa dirinya kalau sudah mengenal siapa dirinya di dalam kekurangan di dalam kehinaan di dalam apapun yang serba tidak sempurna, Tanpa menyebut nama Allah Akan dijawab oleh Allah Memang aku yang maha agung Kadang-kadang orang tidak melalui Tahapan-tahapan ini Hanya wirid dan zikir saja yang dia bicarakan Baca Saya wirid ini Baca ini Zikir ini Pengakuan makrifat tidak ada Jadi kalau sudah begitu bagaimana Apa yang diwiridkan yang didikirkan orang itu Hanya olah otak dan ilmu Dia paksakan waktu membaca zikir Dimasukkan ke dalam hatinya Tapi kalau orang ma'rifah Tidak Olah hati Yang dia bicarakan Menyadari siapa dirinya Tanpa menyebut nama Allah Akan dijawab oleh Allah Kok begini saya Gini keadaan saya Begini kenyataan saya Tanpa menyebut Allah Sudah dijawab oleh Allah Tapi kalau anda sampai menyebut Allah Berarti apa yang terkeluar dari mulut Dorongan dari hati Bukan mulut dipaksakan masuk ke hati Ini masih olah akal Masih terganggu Dalam sembahyang Dengan warna sejada, Luntur tidak luntur Karena kita masih memaksakan diri Dari akal ilmu untuk ke hati Ini makrifat itu begitu Terus apa Buah yang seperti ini ini Menghasilkan apa Kepada sikap kita Dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini Hanya tiga permasalahan Yang kita hasilkan Satu adalah Sahawatun nufus Penuh rasa hati kasih sayang Untuk menimbulkan rasa kasih sayang ini Susah Kenapa saya katakan susah Karena kebanyakan kita ini Menyayangi seseorang itu Masih Melihat dua jalan Apa? Seneng apa gak seneng? Nomor dua Menguntungkan atau tidak menguntungkan Jadi bukan kasih sayang yang mutlak Jadi ini bukan nama kasih sayang lagi Kita masih Meraih Untuk mendapatkan pradikat sebagai orang yang baik, jadi bukan kasih sayang. Karena masih ada pamrih Kasih sayang tuh nggak ada pamrih Wong sayang kok jaluk Liron Pieto. Fah saya. Ini, jadi cuma berupaya, hmm? doa nggak cukup. Mana saya sudah bilang sama Pak Sofian, ngapain sih? Mau punya supir Begitu mau ke kantor Tinggal duduk di mobil ya Baca koran Ini Coba Igunya kita Ya betul apa tidak nggak mau sekelilingnya Belajar dong kita berkasih sayang Tutup Lihat lingkungan Bagaimana keadaan mereka Apalagi orang-orang yang tidak punya Yang tua-tua jual kacang Jual ini Coba berdoa kepada Allah Ya Allah, kasihan orang tua ini Ya Allah Tidak Majalahnya yang di Kayaknya di kantor nggak ada kesempatan lagi Jangan Coba Melihat Yang itu bangunan-bangunan Yang untuk Menyembah keselain Allah Agar kuat iman kita Baca la ilaha illallah Wahdahu la syarikat la Ya, begitu melihat ada masjid, alhamdulillah. Begitu melihat ada madrasah ada pondok pesantren, alhamdulillah. Ini kadang-kadang sudah mati, kayak begini ini. Nak? Sedangkan kalau kita kembalikan, kalau kita kembalikan, ya para ulama Sufia, genahnya ibadah itu kalau sudah merasakan manis. sedap dan indahnya menghadap kepada Allah besar kecilnya ya suatu rasa indah dan tidak indah manis dan tidak manis ini bagaimana anda merasakan sudut perlawanan ini kepahitan ini ngerti maksud saya ya kan begitu kan ya makin ini pahit makin terasa kemanisan sesuatu coba anda tangisi mungkar mungkar yang nampak di mata kita ini Ya, kerasa sedih, kerasa cemburu, paling tidak berdoa kepada Allah. Kasian mereka-mereka ini berbuat maksiat ini. Rasakan sakitnya hati, rasakan pedih dan pahitnya hati dalam melihat mungkar akan terjawab kok. Nanti di dalam ibadah itu kan menemukan kemanisan. Ini kita ini terlalu lepas diri. Karena kelepasan diri kita ini guru mendidik, ya mangan keenakan. Iya, makan enak ini enak sampai ada poso mute. Aja mangan daging. Arahnya ke sana ini. Ini menyangkut hukum-hukum mubah. Tapi jangan sampai mubah boleh-boleh aja ini terlepas begitu saja. Ini kadang-kadang ngerti walaupun kate poso 90 dino. Dia Nabi Musa Nabi memerlukan kok Pas 40 hari untuk mencapai satu tujuannya kok kadang-kadang meritik Wang Joohok kata posopati genio po pasian kau nak mari ya jadi ini makrifat inilah pak Arifin rasa ya sudah ya ya jadi inilah ano Pak Widow. jadi ngumpul ini jangan dianggap satu hal-hal yang saya jadi sedih ya, Sedihnya itu apa, sekarang kumpulan-kumpulan tasawuf yang mengatasnamakan tasawuf itu udah Apa istilahnya, mewabah Semua caplok ini, caplok ini, ini. pokoknya semua cok kitab ngomong tasawuf Lagi trendy Ala model wae kan lagi mode. Mode sampai seberapa sih lamanya? Saya pas ingat dawuhipun apa? Dawuhnya ayah saya itu dalam ilmu dalam masalah torekot ini, saya lebih suka tidak begitu laku. Kenapa ya? Nanti kalau begitu laku jadi imitasi. Ya ini permasalahannya sekarang begini. Ya kan ya, kayaknya tasawuf itu apa? Sudah paham ya. Jadi arahnya itu ke sana gitu loh. Gitu kan. Jadi ini bukan terus olah akal dan olah olah pikir, olah ilmu. Ini gitu kan. Jangan lagi menyangkut kalau mungkin Yai Najib sudah paham. Kalau kata-kata ulama itu ya istilah ulama di dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam itu digunakan adalah ala ulama billah. Yang sampai ulama itu begini akan jadi begini begini ya. Bahkan sampai Al-Imam Al-Ghazali mengatakan apa? Ulamaul akhirah wa ulama ud dunya atau ulama ussu. Ini ulama akhirat, ini sampai ulama busuk. ini ulama dunia gitu kan karena semua ini kalau dilihat dalam Al-Qur'anul Karim ya titel-titel ulama itu ya dikatakan innamayakhsyallaha min ibadil ulama ya, sesungguhnya Allah taala itu sampai mengatakan sesungguhnya orang-orang yang takut Dari hamba-hamba Allah itu adalah ulama Jadi resepnya ulama itu dua sebetulnya itu Satu sebagai hamba Allah enggak bisa dong orang itu mendapatkan titel hamba Kalau dirinya belum semata-mata menghamba kepada Allah Kok enak aja Kok tiba-tiba jadi insinyur nggak sekolah dulu Gitu kan? Ya, Yang nomor dua apa? Ilmunya itu menimbulkan rasa takut Jadi mungkin mungkin mungkin tambah berani, tambah sewenang-wenang, gitu kan? Oh, sekarang ini sudah mode kok, jadi kiai mode sekarang, jadi ustadz mode, jadi semua mode, sudah jadi mode semua sekarang ini. Kayaknya kalau nggak jadi ini ya nggak tahulah lah. Yang mungkin karena persidennya kiai jadinya, <laughs> gitu loh. Jadi kayaknya kiai itu sebagai label, gitu kan? Tapi nggak kena ditipu. Kiai tetap Kiai Kiai itu bukan suatu apa namanya Bukan satu jenjang karir maafkan Kalau dulu saya ingat tahun berapa itu Kita mau mencipta kader-kader ulama Bela apa Bukan Kalau mau mencipta orang alim mungkin Kalau kamu jadi orang yang tua dituakan nanti dulu Ini sudah urusan kepada makmum Lagi nah nah memang banyak kadang-kadang kiai itu banyak kiai resmi itu ada gitu kan jadi kalau alagi ada kop dari organisasi dari apa gitu kan ya baru wasalam kiai haji gitu tapi di luaran nggak dipanggil kiai pak itulah jadi banyak kiai ini kadang-kadang disalah artikan gitu lah sama karena kiai itu sebut kalau Di angen, angen ya Kiai itu diambil dari singkatan Ikiai. Apa Ikiai itu bahasa Indonesia? Hah? Ini saja. Kata-kata ini saja itu nggak ada pilihan kecuali kamu. Kenapa kok milih kamu? Karena sebagai panutan Saritauladan. Ya hubungan rohani. Lah, kenapa kok cukup? Ini saja bukan sekadar amal zahir bukan. Kalau Rasulullah s.a.w wasallam dipercayakan siapa mereka itu yang dibuat ikiwa itu siapa? Dijawab Rasulullah humul ladzina idza ruu Allah Mereka-mereka itu yang kita lihat ya, akan menjadikan saya itu ingat keagungan Allah dan akan ingat banyaknya dosa yang menimpa diri saya. lain dan posisinya lain, bukan ilmiah lagi. Ya, titel Rasulullah itu enggak ada yang macam-macam, hanya satu, uswatun. Hanya sebagai panutan. Ya kan? Jadi jangan diilmui, Rasulullah tuh sebetulnya enggak perlu ngomong ilmu itu nomor 2. Kalau ada pertanyaan, baru Rasulullah itu akan mengeluarkan Dalam ada satu permasalahan akan dikeluarkan Karena sebelum Rasulullah mengeluarkan suatu ilmu Apa yang nampak di Rasulullah itu sudah menjadikan suatu kebesaran dalam hati Sudah jadi panutan Sekarang ini enggak Memaksakan diri untuk jadi panutan Dalil Kamu enggak ikut saya Saya ngomong begini ini Lihat Kamakol Allah Ta'ala kamakola kolakola kolakola Dipaksakan dirinya akan jadi ikutan orang Jadi orang Torekot itu Jangan dihukumi lagi orang Torekot itu Ya Semua gerak-geriknya itu Sudah harus mengikut sunnatur rasul Akhlakur rasul Apalagi hukum sudah jelas Karena itu sudah menjadikan satu yang sedap Dipandang itu indah Begitu orang Torekot itu ngomong Bukan membicarakan hukum lagi apa yang dikeluarkan pembicaraannya itu menghadapi permasalahan hidup ini bagaimana kamu jadi orang yang sejuk yang siap tahan bantingan menghadapi hidup ini jangan ngomong lagi hukumnya ini ini mentah lagi ya pokoknya benar ya apakah kita semua ini yang banyak ikut enggak ini menjadi orang ikut enggak untuk menghadap kepada Allah Kita jangan munafik, begitu disudutkan, disatukan kepada suatu perjalanan thoriqoh mengingkari. Jangan ikut ikutan. Ini nanti ini ini ini anu, kita semua ini ikut. Kalau kita mau ngomong semua kata dikatakan kita nggak mengakui ikut, saya mau toja menghadap di sini. Hmm? Pak Hasanuddin, kau sembayang, sembayang, ikut siapa kamu sembayang? Ikut. Saya tidak ikut telah menemukan sendiri Mana kamu tahu dalilnya? Mana dalil ruku? Mana dalil sujud? Mana dalil ini? nggak mungkin tahu kok ilmunya Apa mau dikatakan salah semua ini? Ayo ngomong salah nggak salah Hal-hal begini kadang-kadang Tapi begitu disudutkan Diarahkan ke Torikoh nggak mau Tapi action untuk membicarakan tasawufnya kayak ye ye Kan begitu kan? Begitu diajak makan nggak mau Yang jadi kesukaannya ini nggak mau Jadi jadi pembahasan Harus begini hidup itu Harus begini Tapi gak ngelakoni Percuma Uang panutan itu bisa menjadikan cahaya Menjadikan nur orang tertarik itu Sesudah dia mengalami Ya kan ya kan sekarang ini apa kan orang-orang lagi karbitan semua yang banyak ini nggak tahu perjalanan kepada Allah jangan lagi kepada Allah uang jalanan kehidupan ke pemerintahan aja nih kan karbitan lagi musim saja kok makanya nggak akan mari mari segini terus gitu loh. sudah ya jadi apa sahhowa nufus ada rasa kasih sayang Kalau jalan Pak Arifin Mau pergi kantor Lihatlah semua ini Kasian ya Kasian ya Allah Sudah tua-tua Kok masih begini Kok jual ini ya Allah Di pinggir jalan kok begini Begitu Ya apalagi kalau Apa namanya itu ada pengemis Ya siapkan Ratusan itu siapkan Buka Apa susahnya Saya mau tanya Ngasih uang seratus iap setopan itu kira-kira habis 10.000 sehari. Siapkan. Begitu ngasih tawassul kepada Allah, ya Allah. Berkahnya orang yang minta ini ya Allah. Begitu. Ya, semoga saya ini ya Allah, ya Allah. Gitu. Nih, istilahnya hadis napa niku? Allah taala fi'auni abdi kita. Allah Taala akan menolong seseorang selagi orang itu fi'awni mau menolong orang lain. Diwasilai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasilah, Ya Allah berkah mam perjalanan saya ke masjid ini Ya Allah, berangkat saya ke kebaikan ini Ya Allah, saya harus begini Ya Allah, jadikan saya begini, minta berkah Rasulullah. Minta dong, siapkan ratusan, kasih, yeah. Kalau mau mau terbuka, coba biar kamu yang ngasih, jangan supirnya. Nah, nah, kalau pakai jam yang mahal ya dibalik saja, gitu. sementara. <laughs> ya barangkali kalau dicabut ya kan ya kasih. Heh, kamu nggak sekolah deh? Nah, enggak pak? Ya ini ya doakan saya ya jadi orang yang selamat mulia. Cekwangeli nggak mau baca koran ada supir ini kasih nanti nggak cukup. Cocok ni lu ni lu tak santai. itu gini, tidak ada yang cukup. Karena torekot ada Tori Kamal, Wan Nagus membahas tentang kesempurnaan. Tidak cukup, alangkis sudah udah udah ada sopir saya, kok tidak cukup. Ya dan biatin. Ya tuh Ikut di sini. Tak sahwa nufus. Insya Allah. Coba. terus yang nomor dua apa buahnya dzikir ibadah yang benar kepada Allah Salamatus sudur hatinya itu selamat nggak ada mau jelek jelekin orang itu nggak ada ngerentek elek nggak sempat jangan lagi jelek jelekin nggak ada kenapa lo kok kenyataannya dia jelek ya Kenyataannya dia berbuat buruk silahkan dia berbuat buruk tapi jangan ngecap Dia pasti begini, bapak ibian gini, mbah gini, bapak bengi-bengi seorang kon, mati. Ngomong -ngomong ya Ta ngomong-ngomong <Java> ya, tak tegak sih kon kok, iya kan ya, bukan, ya jangan, itu kan ya, jadi biarkan aja seperti itu ya, semoga mendapat hidayah dari Allah, itu, jadi selama sudur, kalau sudah begitu apa, yang nomor tiga buahnya itu. Huznul khuluk ma'akulli makhluk Baik Akhlaknya tuh baik Sama siapapun Kita tuh kadang-kadang akhlak yang enggak punya Cinta sudah Kasih sudah Sayang sudah Mesra Mesra itu apa sih? Akhlakul karima Pak Diki makan Sama-sama ngasih tapi enggak mesra Kalau mesra akhlakul karimah, Pak Diki monggo. Jadi jangan lagi ini enak, enggak enak pun dengan akhlakul karimah merasa enak. Ini zauqiyah. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam enggak pernah mencaci maki makanan, mencaci maki minuman, enggak pernah. Karena Rasulullah sebelum merasakan kenikmatan makanan sudah bersyukur kepada Allah atas adanya nikmat. Ketajaman inilah yang mengalahkan basyariah rasulullah. Jadi nggak ada, seneng dicek, nggak ada ceritanya ke orang pacaran itu ngerusul lo. Ada? Nggak ada, dimanapun. Kalau suruh milih, kamu di hotel ada orang, kamu di restoran bofi ada orang, enak enak. Tapi kamu nggak terganggu di bawah jembatan pacaran. Milih di bawah jembatan kok. Dia apa Inu nyepi Jadi rasa, rasa nerima ini loh sebetulnya itu Jadi yang mesra, ya Pak Arifin ya. Jadi sekarang ini akhlak gitulah. Jadi kemesraan ini sekarang itu. Terus timbulnya ketidakmesraan itu. Itu kena apa? Kena belum-belum menyalahkan orang lain Menghukumi orang lain Sudah menganggap orang lain itu buruk dan busuk Salah itu nggak ada rasa kasih sayang Menghukum akhirnya Nah kalau sudah menghukum orang yang seperti ini Sebenar apapun yang dibicarakan karena dorongan hawa nafsu tidak berhasil kok. Tidak berhasil. Itu sudah nasqatai. Lawittaba la wal Kalau memang kebenaran itu mengikuti hawa nafsu, silakan mereka berdalil. Silakan mereka ikut aturan undang-undang tapi ada berkepentingan hawa nafsu. Apa kata Allah? Langit dan bumi seisinya akan rusak kok. Jadi ini Pak Sufyan Jadi kena tidak apa tidak akhlakul karimah, katakan akhlak mesra, katakan. Nah kalau sudah mesra, namanya orang, kira-kira Pak Diki pilih mana? Makan ikan apa? Ikan asin, ya. Terus ada sambel hangat, ya makan enak semua, tapi dingin keluar dari kulkas. milih mana? milih mana? lo milih hangat kehangatan inilah suasana kehangatan ini ini kadang-kadang ini apalagi dalam kekeluargaan ini kadang-kadang lupa sudah lila hita ala summa, setengah wali Ya, nanti si istrinya ya dingin-dingin saja, si suami ya dingin-dingin aja. Enggak ada sentilan, Mas. Dari mana, Mas? Oh, enggak ada itu. Ah, sama sama walinya Allah. Allah. Makanya akhirnya selingkuh. Kenapa? enggak mendapat kenapa-apa? Hmm. kan? Harus ini harus ada saling mengisi, apalagi kalau istrinya juga kerja. Jangan saling menuntut, saling memberi. Ya, kehangatan ini kadang-kadang itu, ya ini yang berbahaya ini. Jarang kok. Ya memang itulah penyakit penyakit suami istri yang pertama itu begitu. Jangan kedua, atau beling nanti. Satu nggak habis minta dua. <laughs> ya kadang-kadang begini. Karena nggak adanya kehangatan. Ya begitu, ya nggak begitu kan? Kehangatan inilah sentilan-sentilan ini kadang-kadang kosong. Ya kan Didalili Sudahlah menjadi keluarga Mawaddah warrohmah wasakinah Itu kan selokan itu Itu selokan aja Kamu yang ikhlas yang ini yang itu Selokan Sekarang yang kita bicarakan orang Torekot Bagaimana kamu jadi orang ikhlas Bagaimana kamu jadi orang khusyuh Orang takut Bagaimana kamu jadi keluarga sakinah wal walmawaddah Gimana Apa ini menyangkut ilmu Apa Tidak Kalau udah menyangkut ilmu, apa ini juga menyangkut satu hidayat. Ada satu resep sendiri-sendiri, bukan sekadar diomongkan. Ya, yang mesra dong sama nyonya, ya nyonya sama suami. Hai mas, gitu kadang-kadang lain suaminya udah niat sudah. nanti sudah betul-betul mau hangat dek, assalamualaikum, wah ada apa ya, kok berubah ini, jangan-jangan <laughs> ini baik ada deh ini, ada yang mau ditutup-tutupin nih, <laughs> itu ya salahnya, salahnya kalian berdua, karena nggak biasa baik, begitu ada kebaikan mesti ada ini, ada udang di balik hidung ini, <laughs> ya ini masalahnya, gitu kan, coba lah. ya akhlakul karimah ya jadi ini mumpung sempat ya jadi kalau sudah begitu ya kehangatan jadi sama Allah itu juga begitu kehangatan ya karena itu sifat daripada ambia, wal mursalin wal auliya wasiddiqin ya wassolihin ini semua ini enggak ada Perubahan itu nggak ada. Seneng nggak seneng, susah nggak susah. Ya, suka nggak suka. Menghadapi hidup apapun lancar. Kalau kita kan nggak senin kemis kan? Kalau, kalau lagi ada feeling, ayakan oh, ya. Kalau alaga insting semangat, enggak. Jadi kehangatan. Contoh kehangatan para ulama sufiah Itu sampai mengatakan Mengikut nasqot'i dalam Al-Quranul Karim Ammay yujibul mutter Ida da'ah Syarat daripada orang itu Permohonannya Didengarkan, diterima Dan dikabulkan oleh Allah Seberapa ukuran dia itu merasa betul-betul merasa terhimpit merasa kepepet seberapa besarnya kepada Allah jadi di sini ulama thoq mengatakan tidak melihat alimmu tidak melihat ibadahmu tidak melihat zikirmu, tidak melihat takwamu, tidak melihat khusyukmu, tidak melihat takutmu kepada Allah, tidak. Hanya pada saat itu sampai seberapa kesungguhanmu kepada Allah. Kenyatakan begitu kan. Coba saya mau tanya, selama ini bagaimana Pak Widodo? Kalau berdoa bagaimana? Bagaimana coba, mam, anak-anak Mam, Ya. Bagaimana kalau berdoa? nggak ada kan? Yang banyak ada kesungguhan Hanya membaca Atau kesungguhan itu sendiri itu Hanya mengikut dengan ngototnya hati Agar terkabul kemauannya Lebih-lebih kalau yang dipermohonkan itu Melupakan perlindungan dari Allah Perlindungan dari apa? Untuk menutupi Suatu kekurangan, satu aib-aib yang takut nampak di orang lain atau karena menghadapi suatu ancaman. Tapi semua ini apa? Kesungguhan itu hanya terprogram pro ya ba? dalam akal. Apa tandanya? Waktu kita sungguh begitu betul bahwa nggak ada ma masukan pikiran lain di hati kita. Masih. Kadang-kadang oh niat uduh atau niat Allahu Akbar itu Masih mikir yang lain kok Hatinya udah niat Saya niat sembahyang Sudah Cuman ini loh Para bola ini masih masuk Di pikiran ini Mas sampai isyarah para ulama tarikah Wa alamatul ittirur Orang itu yang betul-betul merasa kepepet, mepet ke Allah di lembak tu berdoa. Dia waktu ngangkat kedua belah tangan, dia tidak merasa. Pernah, enggak merasa? Kiayinya kelamaan doa, tolak-tolak, suwe Tinggal amin aja, sudah enggak bisa konsentrasi. Amin amin tilere Begitu mendengar Rabbana atina fiddunya hasanah mating kau udah habis ya. tinggal amin aja udah. Ya kadang-kadang itu ngangkat kedua tangan aja. Jadi merasa ketumpan ini kenapa? Kok sampai hal ini terjadi itu Kenapa kesungguhan ini kenapa? penyakitnya itu kena satu. Kena kita semua ini kebanyakan tidak komunikasi dengan Allah melalui jalan menyadari keberadaan kita ini. Langsung saja, Allahumma. nggak sampai yang namanya munajat. Kalau orang Jawa munajat itu bebisik. Ngraos sibo wonten ing Allah. Kata Kanjeng Syekh Mujalasa Kata ulama Tauriqoh Laisa kullu jalis Bukan setiap orang berzikir kepada Allah itu Berarti dia itu sibo Apa sibuk itu? Kenapa? Kenapa? kaya bahasa Jawa? Napa sibuk itu? Lelenggahan Bukan setiap orang berzikir kepada Allah itu Berarti dia itu akan Duduk bersama Allah Berdampingan Belum tentu Kena ini masih kesana kemari Tapi kalau orang itu sudah bisa duduk bersama Manjalas janas ya, Kalau orang itu sudah mau duduk bersama Walaupun hatinya ya, Tidak bisa bersama Akan turun kok Rahmat dari Allah Tidak peduli Ini kumpulan itu begini Ngumpul ya, Jadi apa Tadi dikembalikan lagi apa Torikoh itu Kalau sudah Mengikut kepada sesuatu yang Kebersamaan Di dalam ilmu Di dalam Iktikot Di dalam rasa Ya Dibawa kepada Allah Kena itu Apa bedanya Antara orang zikir dengan melalui bertariqah dan tidak bertariqah. Sering saya katakan annasiru fit-talqin lirtibatil qulub ba'din hatta ila alaihi wasallam. Ada hubungan hati ya, antara si murid dengan rohaniah guru-guru sampai kepada Rasulullah. Hubungan rohani tidak bisa dibatasi sih. Dimanapun akan timbul gejolak, ya ada sesuatu akan tembus kok. Al arwah junudun mujannadah kata Rasulullah. Mata Kalau sudah bersatu rohani itu akan bertemu dimanapun. Nah kalau sudah gitu bagaimana? Paling sedikit. lumaya muridjawilialah Shall Wasallam paling sedikit kata para ulama toriqoh hubungan ruhani orang-orang bertariqah itu pasti akan dijawab akan dijawab oleh guru-guru sampai Rasulullah sampai malaikat Jibril mau dibawa kemana dihadapkan kepada Allah ini Ini anakku, wahai Allah. Ya, ini lagi keadaan seperti ini, wahai Allah, disampaikan kepada Allah. Ini toriqa. Jadi bukan sekadar pokok yang lakoni, pokok yang bunuh. Bukan. Ya. Lah, kena ada hubungan-hubungan seperti ini. Ini salah satu syarat daripada orang berzikir kepada Allah secara khusus. Daripada orang yang menghadap kepada Allah Ayo Dinaiki Kemauan keras Ketulus ikhlasan Kesungguhan guru-guru ini dinaiki Sebelum menghadap kepada Allah Ya Allah Karena engkau tidak mau melihat saya ya Allah Karena memang keadaan saya seperti ini ya Allah Tapi lihat guru-guru saya ya Allah Bagaimana kesungguhan kita, kesungguhan mereka kepada kita ya Allah. Dinaiki ini suatu rahasia nur yang diletakkan oleh Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada guru-guru kita ini. Ini yang kita lihat. Ini yang dilihat. Ini kadang-kadang dilupakan. Kita masih berhenti ke arah lahir. Saya mau robitoh. Saya mau melepaskan segala pandangan Yang tidak disukai oleh Allah Yang tidak diridhoi oleh Allah Untuk tidak mengganggu zikir saya kepada Allah Saya akan mengingat guru saya Ingatannya yang dia bawa Tapi rahasia dan nur guru Dalam kesungguhan guru-guru Untuk memikirkan kita Tidak Tidak dijawab ini Ini kekurangan kita, betul atau tidak selama ini? Dikiranya cukup, pokoknya berlobi cukup Tidak Kita tinggal menjawab Lain, kalau Nabi Musa lain Nabi Musa alaih salatu wassalam Mohon kepada Allah Ya lapangkanlah dada saya, ya Allah Permudahkanlah urusan saya, ya Allah Kalau Rasulullah s.a.w tidak meminta, telah diberi oleh Allah itu diberi dengan ayat alam nasrah ala kasudra Wahai Muhammad, apa saya tidak telah membuka, melapangkan hatimu Muhammad, tinggal dijawab.